モナマリ、サハバト、グルワルガ、インドネシア。シナンブラガント ス s u e s ITUTASLAMANYA b e r k n a a n DENGAN MATERIN! a m o n YANTERPENTING ADALAH BERMAFAT NIAKITA BAGI ORANGLINE r o t a m a KALUARGA KALUARGA YAMBAY DIMULAI DENGAN c i n t a DIBANGUN DENGAN KASISAYAN DANDIPLIHARA DENGAN k s t i a n Percayalah bahwa keluarga adalah tempat terbaik untuk berbagi. Dengarkan inspirasi keluarga yang mengkaji seputar konsep rumah keluarga Indonesia bersama narasumber yang ahli dan kompeten di bidangnya. Hadir setiap Senin hingga Jumat, pukul 10 hingga 11.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di 10.44 AM, I Dream Radio, Successful Muslim Family. アイディー a ラ i ィオ。アイデ a ーン・ラ Successful Muslim Family。サハバッアイディーン、ササアトラギ、アンダアカムディングアカン、イン a ピラシー・クル a ーガ。インスピラシー・ a ルワーガ。ハニャディー・スプルー、アンパッアンパッア Saksesful Muslim Family Anda masih mendengarkan Inspirasi Keluarga Hanya di 10.44 AM I Dream Radio s u c c e s s f u l Muslim Family サバーイクもありがとうございます。今日は、サバーイクもありがとうございます。サバーイ m もありがとうございます。サバーイクもありがと a ござ d i す。サバーイク a ありがとうございます。サバ i イクもありがとうございます。サバーイクもあ r がとうございます。サバーイクもありがとうございます。サバーイクも i りがとうござ a ます。サバーイクもありがとう a ざいます。サバーイ a もありがとうございます。サバーイクもありがとうございます。サバー a クもありがとうございます。サバーイクもありがとうございます。サバーイクもありがとうございます。サバーイクもありがとうございます。サバ k イクもありがとうございま i サバーイクもありがとうございます。サバーイクもありがとうございます。サバーイクもありがとうございます。サバーイクもありがとうございま Yang hari ini mendengarkan kita di 10.04.04 AMI Dream Radio ataupun juga untuk anda yang mengakses live streaming kita di triplew.dot.ami.dream.radio.id dan untuk anda sahabat i dream yang menggunakan Android juga bisa download aplikasi i dream radio di Play Store. Silakan anda bisa mendengarkan serangkaian program kemudian juga ada informasi dan juga kajian yang kami hadirkan untuk anda di 10.04.04 AMI Dream Radio dengan menggunakan Android anda. Nah hari ini di inspirasi keluarga sahabat Edream di edisi kesehatan dan kebugaran saya ini kembali akan ditemani oleh seorang dokter. Nah dokternya berbeda dari edisi sebelumnya. Sahabat Edream hari ini masih bersama dokter dari pro kami pastinya yaitu perhimpunan profesi kesehatan Muslim Indonesia. Hari ini saya langsung bersama ketua umumnya nih ada Dokter Ahmad Zaki S.P.O.T. Kita sapa dulu. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Warahmatullah wabarakatuh. Apa kabarnya? hari ini dokter Alhamdulillah Alhamdulillah sehat Alhamdulillah sehat ya dokter ya tentunya sehat selalu sehat selalu oke baik dokter ini hari ini kita akan membahas tentang apa nih di edisi kesehatan dan kebugaran ini hari ini dokter ya kali ini kita akan membahas salah satu tema yang cukup penting saya kira Untuk diketahui masyarakat Indonesia Yaitu tentang osteoporosis Osteoporosis、yeah. Oke、okay. dan ini kalau kita Berbicara osteoporosis nih pastinya Udah gak asing lagi di telinga pendengar Sahabat I Dream nih、uh, ya dokter ya、yeah. Dan apalagi nih juga mungkin Sudah banyak mungkin anda melihat di iklan Tentang osteoporosis atau mungkin juga Sudah pernah dipelajari juga apalagi buat Yang kuliah ataupun juga sekolah mengenai osteoporosis Tapi seperti apa sebenarnya Osteoporosis ini sahabat I Dream dan kita nanti akan Bahas bersama dokter Zaki yang a s t i di inspirasi keluarga di siaran ini. Yang di rumah juga boleh bisa bergabung bersama kita di sini 0217 t 85300 atau di 082297891044. Kita break dulu dokter, nanti kita akan kembali di sesi berikutnya kita akan bahas bersama-sama tentang osteoporosis di inspirasi keluarga. Okay.、Uh -huh. Masih mendengarkan inspirasi keluarga, hanya di 10.44 AM, iDream Radio, Successful Muslim Family. Terima kasih sahabat I Dream, Anda masih bersama kami di 1 0 4 a I Dream Radio Successful Muslim Family Dan kita masih meremani Anda di Inspirasi Keluarga untuk edisi kesehatan dan juga kebugaran bersama Dr. o k t e Zaki hari ini ya Tadi saya informasikan bahwa Dr. o k t e Zaki ini merupakan Ketua Umum Pro Kami ya Perhimpunan Profesi Kesehatan Muslim Indonesia Dokter, kalau kita berbicara mengenai osteoporosis ini kalau mendengar katanya mungkin sahabat I Dream Tidak lagi awam dengan kata-kata ini dokter Mungkin sudah sering dipelajari atau mungkin juga Mendengar di berbagai media Namun secara kesehatan apa Ataupun di dunia medis Osteoporosis ini apa ini dokter? Penyakit seperti apa ini dokter? i Ya terima kasih Mas Rudi、uh, Sebelumnya mungkin Yang lebih banyak dikenal oleh awam itu istilahnya、hmm. adalah pengeroposan ya,、okay. pengeroposan. Nah ini kita harus bedakan juga dengan istilah lain yang sering disebutkan oleh、uh, awam yaitu pengapuran. pengapuran. Nah, jadi ada perbedaan antara istilah yang sering disebut ini pengeroposan dan pengapuran. Kalau pengapuran itu istilah medisnya adalah osteoartritis mungkin kesempatan-kesempatan berikutnya bisa kita bahas uh -uh. Karena itu terjadinya di sendi ya uh -uh. Sementara yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah pengeroposan atau bahasa medisnya osteoporosis、uh, Sebelum lebih jauh tentang osteoporosis ini Saya ingin sedikit mengangkat latar belakang yang penting Kenapa kemudian kita memilih tema osteoporosis ini、hmm. Mas Rudy, dewasa ini ternyata Angka harapan hidup penduduk Indonesia itu meningkat sangat、uh, pesat、hmm. ya. Menurut data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia、uh, Angka harapan hidup penduduk Indonesia pada tahun 2019 tiga、uh, belas itu sudah mencapai enam puluh sembilan koma delapan tahun,、hmm. jadi、uh, menurut data ini penduduk di Indonesia itu rata -rata bisa、hidupnya. ya rata、hmm. bisa hidup hingga enam puluh sembilan koma delapan tahun. Ini meningkat jauh bila dibandingkan、uh, periode tahun enam puluhan yang、hmm. hanya sekitar lima puluh tahun saja、okay. usia harapan hidup penduduk di Indonesia. Sehingga tentunya hal ini mengakibatkan atau berakibat gitu ya、uhum. Kepada bertambahnya proporsi jumlah penduduk lanjut usia、okay. di Indonesia Karena perdefinisi lanjut usia itu ialah penduduk yang berusia di atas 60 tahun、uhum. Sebagai gambaran、uh, Tahun 2013 itu terdapat sekitar 20 juta penduduk lanjut usia,、mm -hmm. atau ini berarti sekitar 8 sampai 9 persen dari total keseluruhan penduduk Indonesia. Angka ini diperkirakan akan bertambah terus sehingga、uh, menurut data dari、uh, United Nations、mm -hmm. sekitar tahun 2020an. Uh, penduduk Indonesia mungkin akan berusia atau memiliki usia harapan hidup sekitar 71,7 tahun,、mm -hmm. dan diperkirakan pada tahun 2050 nanti、uh, lebih dari 20 persen penduduk Indonesia itu berusia lanjut. Jadi, sekitar 20 persennya berusia di atas 60 tahun. Seperti、hmm. penduduk Indonesia adalah lansia diperkirakan nanti.、Uh, ini tentunya kemudian. Eh, akan membawa beberapa konsekuensi、mm -hmm. diantaranya adalah penyakit-penyakit yang sangat terkait dengan usia. usia. Nah, diantaranya、mm. yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu osteoporosis. Oke, berarti ini karena memang、uh, apa ya? Itu tadilah hal yang akhirnya kita membahas osteoporosis ini ya、uh, Pak dokter yang mungkin untuk mengedukasi masyarakat、uh, Apalagi juga di usia lansia Tapi、uh, sebenarnya seperti apa nih dokter Lebih jelasnya osteoporosis ini dokter ya, Yang y a saya ingin tekankan disini sebetulnya Osteoporosis itu bukan saja terjadi hanya pada、uh, Seseorang yang sudah berusia lanjut、ha? Tapi juga bisa terjadi pada usia sebelumnya begitu、okay. ya. Tapi memang faktor resiko terbesar adalah pada、uh, mereka yang sudah berusia lanjut secara pengertian、uh, osteoporosis ini adalah suatu penyakit tulang、hmm. yang sifatnya sistemik sistemik itu jadi dia mengenai seluruh bagian tulang bukan hanya bagian-bagian tertentu、hmm. saja dari、uh, tulang Ada yang sering mengatakan、uh, menderita osteoporosis pada tulang belakang tulang saja gitu. gitu. Tapi gitu sebetulnya、ya. seluruh bagian tulang. Jadi、uh, dia merupakan suatu s i s t e m i k skeletal disease atau penyakit tulang yang bersifat、uh, sistemik.、Uh -huh. Yang kemudian dikarakteristikan、uh -huh. dengan adanya、uh, masa s tulang yang rendah atau densitas masa s tulang yang rendah.、Uh -huh. Dan terjadinya perubahan pada mikroarsitektur jaringan tulang, jadi perubahannya itu、e, apa namanya? Secara mikroskopik, ya, mikroarsitektur tulang berubah. Dan seperti kalau kita lihat di pembesaran dengan、e, apa namanya、e, mikroskop elektron itu. Seperti pori-porinya membesar, gitu ya. Pori-pori、hmm. ini yang kemudian membesar, ini, makanya disebut porus, gitu ya. Seperti pori-pori tulang yang berpori-pori, gitu ya. Jadi osteoporosis. Nah, kemudian ini hal ini mengakibatkan kerapuhan pada tulang,、hmm. ya. dan ini yang penting konsekuensinya adalah. Resiko untuk terjadinya patah tulang Oke.、Okay. Jadi adanya suatu、uh, Perubahan tulang yang bersifat sistemik、mm -hmm. Dimana terjadi pengurangan Kerapatan atau densitas Dari masa tulang、mm -hmm. Perubahan mikro arsitektur Jaringan tulang Yang akhirnya membuat tulang menjadi rapuh Dan mudah terjadi Patah tulang Itu singkatnya tentang osteoporosis, osteoporosis. Nah,、yeah. Kalau、uh, boleh tahu nih dok Ini sebenarnya、uh, Osteoporosis ini apa sih sebenarnya penyebab Orang-orang、uh, bisa Menderita atau mungkin juga mengalami Osteoporosis di usia tuanya Tapi tidak semua orang ya dok ya、Betul. Bisa mengalami osteoporosis di usia tua ya dok ya、yeah. Tapi ada yang bisa atau mengalami osteoporosis Nah penyebabnya ini apa nih dokter Jadi kalau kita bicara Penyebab Tentunya kita bicara tentang faktor resiko ya Maksudnya、mm -hmm. faktor resiko osteoporosis、uh, Saat ini、uh, wanita ini beresiko lebih besar dibandingkan、uh, pria untuk、mm -hmm. menderita osteoporosis Malah perbandingannya itu satu dari tiga、uh, wanita itu、uh, menderita osteoporosis ya Satu、mm -hmm. dari tiga wanita lanjut usia menderita osteoporosis Ini bila kita bandingkan, perbandingannya itu satu banding delapan untuk、uh, pria, pria, gitu ya.、Okay. Jadi, memang、uh, jenis kelamin ini merupakan faktor risiko tersendiri.、Mm. Kemudian,、uh, osteoporosis ini、uh, sering diderita oleh、uh, wanita yang sudah menopause.、Okay. Menopause artinya sudah berhenti、mm -hmm. siklus menstruasinya, ya. Uh, biasanya di atas usia lima p u l u h n itu ya sudah,、oh, uh, menopaus, sudah mengalami menopause dan、uh, pada menopause itu、uh, hormon estrogen itu turun secara drastis、hmm. dan ini merubah keseimbangan dinamis dari proses pembentukan dan penyerapan tulang、hmm. jadi Tulang itu di, diserap, ya, diserap, d i s r e s o r p s i lebih banyak dibandingkan proses pembentukannya. Ketidakseimbangan inilah yang kemudian、uh, menjadi faktor risiko dari osteoporosis. Hal yang lainnya adalah kekurangan kalsium dan vitamin D.、Okay. Nah, ini kan bisa dialami oleh、uh, siapa saja.、Uh. Begitu ya, kekurangan kalsium dan vitamin D. Nanti mungkin kita akan bahas lebih lanjut tentang hal ini. Dan、hmm. faktor lainnya ternyata juga adalah... Bila seseorang itu terlalu kurus, terlalu kurus, terlalu kurus、okay. ya. Jadi, kalau kita bicara soal kurus, kelebihan berat badan atau kegemukan, itu artinya、hmm. kita bicara juga tentang indeks masa, masa tubuh.、Okay. Betul, nah, itu kan ada hitungannya ya.、Hmm. Saya kira bisa dengan mudah dicari. Apabila terlalu kurus, ternyata itu adalah juga faktor risiko untuk terjadinya osteoporosis. Selain itu, tentunya terkait dengan、uh, gaya hidup, nih, Mas r u d i Kurangnya aktivitas、okay. latihan fisik yang kurang,、hmm. uh, apa namanya, olahraga, ya, terkaitnya yang kurang ini mengakibatkan stimulasi yang kurang pada tulang,、ha? dan ini juga merupakan faktor risiko untuk terjadinya osteoporosis terakhir, merokok. Hmm. E, kemudian konsumsi alkohol Konsumsi kafein yang berlebihan ya.、e, Ini juga merupakan faktor risiko untuk terjadinya osteoporosis Dan belakangan ini banyak、e, kasus osteoporosis Yang terjadi karena konsumsi obat-obatan secara jangka panjang、hmm. Biasanya obat-obatan yang sifatnya adalah menekan respons imun Dari golongan g l u k o k o r t i k o i d Ya, makanya kita sebut sebagai glucocorticoid induced osteoporosis、e, Sebagai contoh misalnya mereka yang menderita asma、hmm. atau menderita lupus Itu harus、e, mengkonsumsi obat-obatan golongan kortikosteroid secara jangka panjang Nah ini yang juga merupakan faktor risiko untuk terjadinya osteoporosis Oke, dan ini yang tadi menarik dari penjelasan dokter terkait dengan faktornya nih dokter.、Ya. Dan ini yang, yang perbandingannya cukup banyak tadi adalah wanita lebih banyak yang menderita ketimbang pria itu satu banding delapan. Ini cukup jauh sekali perbandingannya nih dokter.、Ya. Nah, sebenarnya apa sih dok yang menyebabkan kenapa sih wanita yang lebih banyak nih terkena、uh, osteoporosis? Iya, jadi、uh, ini tentunya multifaktorial ya. Jadi、uh -uh. bukan hanya... apa namanya satu atau dua satu hal saja yang kemudian menyebabkan osteoporosis tapi memang、uh, penelitian epidemiologi dewasa ini menghasilkan data demikian dan ini sering kali、uh, berkaitan tadi dengan menopause、hmm. jadi kalau、uh, pria sebetulnya ada juga、uh, fenomena yang serupa、uh, dikatakan disebut sebagai andropaus、hmm. uh, kalau wanita menopause pada Pria i t u Andropos, tapi Andropos ini pada pria terjadi pada usia sekitar tujuh puluhan ke atas. Oh, udah tua banget sih, udah.、Nah, <laughs> jadi,、okay. kalau tadi usia harapan i n d u k penduduk Indonesia enam puluh sembilan koma delapan, ya, artinya sudah, sudah lewat tuh dari、yeah. usia harapan hidupnya. Jadi,、eh, apa namanya? Datanya menghasilkan、hmm. demikian, ya.、Eh, wanita lebih banyak yang menderita. osteoporosis di samping itu mungkin juga aktivitas、uh, fisik pada wanita mungkin、mm. uh, apa, seringkali lebih rendah gitu ya dibandingkan pria dan kemudian、uh, tadi faktor-faktor seperti kurangnya kalsium dan vitamin D kemudian、uh, kurangnya apa namanya kalau、uh, terkait dengan vitamin D ini juga yang penting paparan sinar、Papahari. matahari betul.、Mm. Oke, mungkin juga wanita mungkin jarang ketemu matahari kali ya dokter ya? Atau mungkin malas untuk terkena matahari juga yang menyebabkan kali ya? Saya、warita. kira memang fenomena、hmm. ini berlaku untuk semua ya.、Uh -huh. Kita kadang-kadang、uh, sudah keluar rumah、uh, pada subuh bahkan、uh -huh. ya. Baru kembali、uh -huh. lagi ke rumah, sudah pada maghrib. Jadi、uh -huh. belum sempat bertatapan dengan sinar matahari itu ya.、Uh -huh. Dari rumah ke kantor atau dari rumah ke sekolah kemudian kembali lagi ke rumah. Tidak ada、uh, exposure terhadap、uh, sinar matahari ya. Oke,、okay. berarti a i k b menarik sekali pembahasan kita di sesi pertama ini Sahabat I d r i m terkait dengan、uh, osteoporosis Dan juga tadi faktor-faktor penyebab terjadi n y a osteoporosis Walaupun wanita, sahabat I d r i m Yang memang、uh, lebih banyak、uh, perbandingannya ketimbang pria Namun tidak menutup kemungkinan pria juga akan mengalami hal tersebut ya, Karena dari beberapa faktor tadi Mungkin gaya hidup yang mungkin buat pria-pria yang suka merokok mungkin Atau hobi ngopi ya Karena、uh, tingkat kafein yang banyak dikonsumsi Kemudian juga jarang olahraga Dengan super sibuk Anda mungkin di kantor Atau aktivitas Namun tidak menyempatkan diri untuk berolahraga Dan inilah juga yang akhirnya menyebabkan、uh, Terjadinya osteoporosis、uh, di usia tua Dan untuk a n a sahabat e d r e a m Nanti kita akan kembali ya dok Di sesi berikutnya kita akan bahas lebih jauh、mm -hmm. lagi Terkait pembahasan kita hari ini Dan untuk Anda yang di rumah Pastikan Anda masih bersama kami Di 10.4.4 AM e d r e a m Radio Successful Muslim Family サラメイ a ン a ラフトラファ a カトン a イ Kami dari f a ィ l i Dengarkan terus 1044 a MI Dream Radio m i l あ アブウバイタ h ンジャ j オ、um er、ul w マ d ビンアブド a アジ r ダンハンザラ j u a n デレ e n e g a サ k バト p ス n j i p アレワ i ラム l a m Jangan lewatkan kisah perjuangan dan semangat pantang menyerah para mujahid yang mendampingi perjuangan Rasulullah SAW Dalam Siruh Nabi dan Sahabat Setiap hari Senin, Rabu, Jumat dan a h a d Jam 13 hingga 14 waktu Indonesia Barat Hanya di iDream Radio Successful Muslim Family Manis Majlis Iman dan Islam Mengkaji Islam lebih dalam Dengan materi yang menyejukkan dan menggugah iman bersama Ustadz dan u s t a z a h yang berpengalaman dan ahli di bidangnya. Dengarkan manis setiap hari pukul lima hingga pukul enam waktu Indonesia bagian Barat hanya di 10.44 AM. I Dream Radio, suksesful m u s l i Family. Anda masih mendengarkan Inspirasi Keluarga, hanya di 10.44 AM, iDream Radio, Successful Muslim Family. Terima kasih Sobat I Dream, ada masih bersama kami di 10.4.4 M.I Dream Radio Successful Muslim Family dan kita masih di inspirasi keluarga untuk edisi kesehatan dan kebugaran dan saya masih ditemani dengan Dr. Ahmad Zaki SPOT Ketua Umum Pro Kami Perhimpunan Profesi Kesehatan Muslim Indonesia Hari ini kita masih membahas osteoporosis dan tadi di sesi pertama Dr. Zaki sudah menjelaskan kepada kita bagaimana osteoporosis, kemudian juga faktor-faktor、uh, apa yang sebenarnya bisa Uh, menyebabkan seseorang Menderita osteoporosis, yang perlu kita catat Sahabat d e d i m bukan hanya di usia tua Kita yang anak-anak、uh, muda Yang masih di usia muda bisa saja Terkena osteoporosis yang pastinya Dari faktor-faktor yang tadi yang, disebab,、uh, yang sudah dijelaskan oleh Dokter Zaki, nah dokter Kalau untuk、uh, osteoporosis ini Gimana sih untuk proses untuk Mendiagnosis osteoporosis ini dokter Iya, Mas r u d y Ini yang、uh Agak menarik dari penyakit ini、mm. Ketika seorang mengalami proses osteoporosis、mm. Maka hampir、uh, seseorang tersebut tidak mengalami gejala apapun、okay. Jadi seringkali pa, penyakit ini dikatakan sebagai silent disease、okay. gitu ya, Atau silent thief, gitu ya,、mm -hmm. pencuri yang diam-diam gitu Seringkali seseorang didiagnosis sebagai osteoporosis ketika、uh, sudah datang ke dokter Karena mengalami patah tulang yang disebabkan oleh、uh, low energy trauma Kita mengatakan trauma dengan energi rendah Trauma dengan energi rendah ini misalnya、uh, seseorang jatuh dari posisi duduk、mm -hmm. Jatuh biasa saja begitu menahan dengan tangan、mm -hmm. dan kemudian patah、ah, okay. pergelangan tangannya Atau misalnya yang sering saya dapati pasien itu jatuh di kamar mandi ya karena licin、hmm. begitu. Jatuhnya s i m p e l saja tapi kemudian setelah kita periksa ternyata misalnya patah tulang pinggulnya.、Hmm. Nah ini dua kasus ini yang、uh, sering kita temui di p r a k t i k sehari-hari. Jadi baru kemudian kita mengetahui bahwa pasien tersebut menderita osteoporosis、hmm. karena... Uh, low energy trauma tadi Nah inilah yang Di definisi osteoporosis tadi disebut Sebagai fragile ya Atau rapuh tulangnya Nah karenanya kemudian Memang disarankan、uh, Ada Upaya-upaya preventif、mm -hmm. Begitu Selain kita melakukan、uh, Aktivitas Atau menghindarkan Diri dari faktor-faktor resiko Yang sudah disebutkan tadi tapi kita juga melakukan pemeriksaan bone mass density atau、uh, kepadatan masa s tulang.、Mm. Nah Ini disarankan setelah seorang wanita mengalami menopaus, e、mm. paling tidak setahun sekali、uh, diperiksa kepadatan masa s tulangnya. Apabila kemudian dari pemeriksaan kepadatan masa s tulang ini,、mm. uh, WHO menganjurkan untuk melakukan、uh, pemeriksaan dengan alat DEXA, ya, Dual Energy X-Ray Absorptiometri itu nanti di, di alat tersebut、uh, dikuantifikasi melalui、hmm. skor y ya. ada a yang kita sebut sebagai、uh, T-Score dan apabila nilainya、uh, kita dapati t s c o r n y a minus 2,5 ke atas maka、uh, disitulah ditegakkan diagnosis osteoporosis jadi kalau kemudian Uh, seseorang tidak mengalami gejala apapun,、uh, biasanya belum memeriksakan diri. Begitu, uh -uh. nah, ini yang susahnya. Kalau sudah patah tulangnya,、uh, tulangnya kan sudah rapuh. Begitu uh -uh. ya, maka proses、uh, terapinya akan, akan lebih sulit.、Okay. Kadang memang tidak ada benar-benar cara untuk bisa merasakan gejala-gejala osteoporosis. Iya, ada beberapa hal yang mungkin bisa、uh, kita temukan, walaupun kadang-kadang kurang disadari, misalnya.、Hmm. Uh, seseorang lanjut usia yang、uh, makin bongkok badannya、okay. begitu ya. Uh, Biasanya tinggi badannya berkurang itu ya,、uh -huh. karena bongkok Dan ketika kita ronsen itu kelihatan、uh, tulang belakangnya itu seperti、uh, apa namanya, Rontok begitu、uh -huh. ya, kita bilang kompresi Jadi ya bentuknya yang, yang normalnya itu berbentuk seperti Balok segi empat begitu,、mm -hmm. ketika di ronsen dia sudah, sudah apa kolaps begitu ya, seperti bentuk segitiga atau wajik begitu, dan、uh, itu artinya dia sudah mengalami osteoporosis begitu ya,、uh, tulangnya sudah、uh, mengalami kompresi.、Uh, ini yang, yang、uh, sering kita temui,、mm -hmm. jadi memang belum ada、uh, apa namanya、uh, mekanisme untuk langsung mengetahui、uh, seseorang. Mengalami osteoporosis atau、hmm. tidak Kalau dia tidak melakukan tadi Medical、uh, check up, up、hmm. Oke、okay, berarti memang harus disarankan Lagi proaktif kita ya betul, Dokter、betul. kalau memang sudah、uh, di usia lanjut Atau m u n c u l n juga tadi sudah mengalami、uh, Monopos atau mungkin juga kesadaran Sendiri di usia muda juga bisa ya dokter ya Untuk check up ke dokter apakah Mengalami osteoporosis atau tidak n ya ya dokter ya Ya kita sarankan demikian terutama、hmm? Mereka yang、um, Memang tidak aktif Oke、okay. <laughs> yang jadi bisa mengevaluasi、ya. diri juga gitu ya, yang 24 jam siaran radio juga <laughs> mungkin. Oke <laughs> oke、okay, okay、ya, begini juga, sahabat e d r mungkin、uh, aktivitasnya tidak terlalu banyak bergerak ya, dokter ya,、yeah. mungkin juga harus mewaspadai. Tapi juga mungkin banyak pertanyaan nih dokter yang muncul,、uh, mungkin banyak orang bertanya, ketika mereka、uh, sering capek, kemudian juga、uh, sering sakit、uh, ketika habis misalnya dari duduk ke berdiri, atau mungkin ketika sudah melakukan gerak yang cukup banyak juga. Uh, mengalami apa sakit-sakit di bagian tulang nih d k e r Apakah ini juga bisa、uh, menjadi kategori osteoporosis nih dokter?、Uh, tentunya kita harus melakukan pemeriksaan、hmm. dulu ya,、okay. karena tadi diagnosis osteoporosis itu sebetulnya kita tegakkan.、Uh, Kalau kita merujuk kepada golden s t a n d a r n y a dari WHO Apabila kita telah melakukan pemeriksaan、hmm. Dengan alat、uh, pengukur kepadatan masa tulang Dengan、okay. di skornya minus 2,5 Perlu saya、uh, apa namanya, sampaikan bahwa Banyak komponen di dalam tubuh Yang、hmm. terkait dengan sistem、uh, gerak kita、ya. Jadi bukan saja tulang、hmm. Tapi juga ada otot dan、uh, saraf. saraf Jadi、okay. bisa saja Misalnya terlalu lama pada suatu posisi tertentu、mm -hmm. atau postural statis begitu ya. Static posture itu juga mengakibatkan、um, muscle spasme atau、uh, apa namanya, ketegangan pada otot-otot. Nah、okay. ini yang juga bisa menyebabkan rasa nyeri. Di samping itu juga apa namanya, ada penyakit-penyakit yang terkait dengan、uh, misalnya penjepitan saraf tulang belakang、mm -hmm. juga penamanya. tanda dan gejalanya juga bisa berupa nyeri pada Bagian bawah punggung Nah、okay. ini yang tentunya nanti kita harus bedakan Dengan pemeriksaan Baik pemeriksaan fisik maupun pemeriksaan penunjang lainnya Oke、okay, berarti masyarakat juga jangan Mengklaim diri dulu osteoporosis Atau bahkan betul, temui, betul.、Uh, apa, Membilang ah kamu osteoporosis n i h Enggak, n gak g bisa ya dokter ya Harus、yeah. ke dokter dulu pastikan dulu nih Karena diagnosisnya hanya bisa dilakukan dengan、uh, Medical check up tadi ya dokter ya、dengan、ada standarnya Pemeriksaan、ya? kepadatan、hmm. tulang tadi nah,、oh. ini yang Ini yang saya memang、uh, Setuju sekali mas Rudi Ini、hmm. seringkali Ada banyak apa namanya,、e, hal h a l tertentu yang、e, seperti menjadi apa,、e, momok di masyarakat,、ah. begitu ya. Dan yang sering muncul itu ada tiga, tuh, yang sering saya dengar: pertama, asam urat; <laughs> <tuh> ya, betul kedua, pengeroposan; dan ketiga, pengapuran. Nah,、ah, ini、uh. ya, hampir, hampir semua penyakit terkait. tulang itu、uh, tertuduhnya tiga ini. <laughs> dan masyarakat juga sudah seperti ahli gitu ya dokter yang memberikan informasi atau bahkan memberikan saran kepada orang yang mungkin merasakan g e j a l a tersebut dan tiba-tiba mengklaim, oh ini, ini, ini penyakit ini ya dokter ya. Ya saya kira dengan banyaknya akses masyarakat ke media sosial,、hmm. ke internet seringkali seseorang itu menggabung-gabungkan saja fakta yang didapatkan、hmm. dan ini seringkali memang Uh, tidak tepat begitu ya. Jadi、okay. saya kira tidak ada Salahnya seseorang menggali informasi Melalui media sosial、mm. Tapi ada baiknya juga ini kemudian Didiskusikan dengan、uh, Para profesional kesehatan Oke,、okay. Atau juga bisa melalui pro kami ya dokter ya Untuk mendapatkan informasi-informasi、eh, Tentang dunia kesehatan masih nyedak ya Oke,、okay. baik dokter kita berik lagi sedinak, nanti kita akan bahas lebih jauh lagi、uh, terkait dengan pembahasan kita osteoporosis, sahabat iDream Dan tadi juga untuk Anda mungkin,、uh, mungkin tidak bisa tanpa kita sadari,、uh, kita sudah mengalami osteoporosis Kita tidak bisa merasakan gejala-gejala yang begitu jelas di dalam tubuh kita Atau mungkin ada gejalanya, tapi kita sering tidak、uh, sadar akan gejala tersebut Salah satunya adalah dengan cara melakukan check up ke dokter ya Pastikan kesehatan tulang Anda、uh, kepada dokter apalagi untuk Anda yang sudah mengalami monopos atau juga memasuki usia lanjut Dan atau juga untuk Anda yang mungkin aktivitasnya yang kurang bergerak ya Mungkin juga Anda perlu untuk melakukan medical check up untuk memastikan apakah Anda menderita osteoporosis ya Pastikan Anda masih bersama kami di inspirasi keluarga dan saya masih akan bersama Anda Saya juga tunggu di 021-788-5300 atau di 0822-9789-1044 アイディアム・ラディム・ラディオ・サム・エリ Assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat iDream, simak informasi-informasi terkini sepanjang hari ini di Salam Indonesia Sore. Informasi dari dalam dan luar negeri, serta informasi dari dunia Islam, kami rangkum dalam rubrikasi informasi. Salam Indonesia Sore. Salam Indonesia Sore, setiap hari pukul 14 hingga 16 waktu Indonesia bagian barat, 10.44AM アイデリーン・ラディオ、successful Muslim family。 よし wakti dan perjuangan tanpa pamrih para tokoh muslim Nusantara dalam mengusir penjajah tergambar dalam kisah pahlawan islami. Disiarkan setiap hari, jam 21 hingga 22 waktu Indonesia Barat. I Dream Radio, suksesful Muslim Family. m a s i h mendengarkan inspirasi keluarga hanya di 10.44 AM, iDream Radio, Successful Muslim Family. ドラムの Dream Radio successful Muslim family の Dream i n s p i r a i n a ドラム i ムの DRI は、ドラムの DRI は、ドラムの DRI は、ドラムの DRI は、ドラムのの r i ドラムの DRI は、ドラムの DRI は、ドラムの DRI は、は、ドラムの i の DRI の DRI は、ドラムの DRI は、ドラムの d は、ドラムの DRI は、ドラムの DRI は、ドラムの DRI は、ドラムの DRI は、は、ドラムの DRI は、ドラムの DRI は、ドラ DRI Sebenarnya seperti apa sih pengobatannya dokter? Apa bisa diobati nih dokter osteoporosis ini? i Ya, jadi、e, prinsipnya adalah kita mengembalikan keseimbangan antara pembentukan dan、e, resorpsi tulang.、Hmm. Kalau osteo kondisi osteoporosis yang diresorpsi itu lebih besar dibandingkan yang dibentuk. ya,、hmm. Sehingga kemudian、e, prinsipnya adalah mengembalikan keseimbangan itu. Dan、uh, bisa dikembalikan dan nantinya kita akan cek kembali、mm -hmm. uh, apa namanya kepadatan masa tulangnya apabila angka、uh, kuantitatifnya sudah menunjukkan、uh, seseorang itu tidak lagi osteoporosis maka artinya ya kepadatan tulangnya sudah kembali normal、mm -hmm. gitu ya ada beberapa hal、uh, baik itu sifatnya yang terapi dengan obat、mm -hmm. ataupun、uh, dengan tanpa obat. Nah,、uh -huh. ini biasanya berjalan、uh, sinergis, begitu ya.、Uh, terapi dengan obat biasanya、uh, kita fokuskan pada、um, kalsium dan vitamin D.、Uh -huh. Ya, jadi kita harus perhatikan、uh, input kalsium ditargetkan 1.000 sampai 1.500 miligram per hari.、Uh -huh. kemudian vitamin D sekitar 800 international unit per hari ini tentunya harus kita sesuaikan juga dengan diet kita sehari-hari nah ini disinilah fungsinya kemudian nanti ahli gizi dan lain-lain begitu ya untuk juga ikut、uh, berperan serta uh, kemudian uh, tadi kita singgung untuk mengurangi resorpsinya mengurangi、uh, resorpsi tulang yang berlebihan maka kita Menggunakan obat-obat a n t i r e s o r p t i v e agent Yang mencegah penyerapan tulang yang berlebihan、hmm. Biasanya kita gunakan obat dari golongan bifosfonat Ada yang diminumnya setiap hari、hmm. Ada yang seminggu sekali, sebulan sekali Atau obat-obat bifo golongan bifosfonat yang diinfus Itu bisa untuk setahun sekali、hmm. Jadi nanti tergantung、uh, dokter melihat bagaimana Komplian atau kepatuhan pasien、hmm. tentunya juga disesuaikan dengan apa namanya、uh, kondisi lain dari pasien ya karena obat-obat ini umumnya、uh, punya pengaruh ke ginjal、uh. jadi sebelum diberikan biasanya dokter akan memeriksa dulu fungsi ginjalnya obat-obat、uh, lain yang sekarang juga banyak、uh, beredar biasanya dari golongan、uh, Yang mencoba mempengaruhi hormonnya、hmm. Seperti yang kita sebutkan tadi Pada kondisi menopaus e itu kan estrogen menurun drastis uh -huh. uh, Sehingga kemudian kita mencoba untuk mempengaruhi、uh, kadar estrogen itu、uh, Dulu sering dipakai terapi sulih hormon atau hormon replacement therapy Tapi ternyata kemudian penggunaan hormon replacement therapy ini bisa memicu Eh, kanker payudara、okay. jadi kemudian tidak lagi umum digunakan untuk pengobatan osteoporosis, tapi dewasa ini、eh, berkembang jenis-jenis、eh, fitoestrogen, jadi estrogen yang alami,、mm -hmm. nah ini sudah banyak risetnya yang ternyata juga bisa memperbaiki、eh, apa namanya, osteopo kondisi osteoporosis Tapi yang lebih penting Ini sebetulnya yang terapi non-obat nih, ya. Jadi、hmm. uh, Tadi aktivitas Yang cukup dan teratur Kalau kita mau merujuk Kepada rekomendasi dari American Heart Association、hmm. Atau asosiasi Dokter-dokter、uh, jantung Amerika Disarankan Seseorang itu memiliki aktivitas Fisik moderat、uh, Aktivitas fisik moderat Seperti jogging bersepeda、okay. begitu、uh -huh. ya yang moderat begitu ya itu 30 menit setiap hari paling tidak l hari dalam seminggu lima hari dalam seminggu atau seratus lima puluh menit per minggu tiga puluh menit sehari selama lima hari dalam、okay. seminggu atau seratus lima puluh menit seminggu ini yang disarankan untuk juga menghindarkan diri dari risiko penyakit jantung koroner.、Okay. Saya kira ini linear dengan、uh, tujuan kita untuk memperkuat、uh, t u l a n g gitu、okay. ya, dengan aktivitas fisik yang cukup teratur. Kemudian tentunya menghindari rokok dan alkohol、hmm. selain begitu banyak kita ketahui tentang efek negatifnya dan juga ini、uh, mempengaruhi untuk,、uh, resiko untuk terjadinya osteoporosis. Bagi para peminum kopi hendaknya juga jangan berlebihan、hmm. Jadi bukan dilarang ya Mas <laughs> Rudi、okay. Bukan dilarang bahkan ada penelitiannya Satu cangkir kopi sehari malah、uh, baik gitu ya Iya bisa meningkatkan konsentrasi katanya、uh, dokter ya <laughs> Di samping hal-hal、uh, positif lainnya ya,、uh -huh. ya Cuman hendaknya jangan berlebihan、okay. Nah khusus untuk mereka yang memiliki faktor resiko lain Karena sudah lanjut usia Seperti misalnya k a t a r a k Atau mereka yang pernah Menderita penyakit stroke Sehingga keseimbangannya terganggu Atau mereka yang、e, Memiliki penyakit-penyakit sendi Sehingga、hmm. bergerak tidak lagi bebas Nah ini harus dihindarkan Risiko terjatuh、okay. nah, Jadi kita juga mesti Melihat、e, lingkungan rumah Gitu ya Dihindarkan hal-hal yang、e, Akan menjadi Resiko terjadinya Betul, jatuh、hmm. seperti misalnya、uh, anak tangga yang、okay. apa namanya ada rumah yang itu ya Punya anak tangga kecil gitu、hmm. seringkali itu terpleset disitu gitu ya Atau kamar mandi yang terlalu licin、yeah. misalnya、hmm. dan、uh, disarankan ada alat-alat pengaman Seperti hand railing itu ya pegangan tangan、hmm. untuk tempat-tempat dimana Uh, para lanjut usia sering beruah b Posisi misalnya di, di kamar mandi、hmm. tadi, Atau di、uh, Ruang tidur、hmm. dan Sebagainya, nah ini yang, yang Saya kira perlu menjadi perhatian Dan yang tadi kita sebutkan di awal、uh, Pajanan terhadap sinar matahari、okay. nah, Saya ingin sedikit Membahas、uh, pentingnya ini、hmm. uh, Kami melakukan penelitian、uh, Mas Rudy、uh, Terkait dengan studi saya Di daerah Uh, Pak Mulang,、Halo? kita meneliti sekitar 150 orang lanjut usia.、Uh, kita teliti kadar kalsium dan vitamin D-nya.、Uh, satu hal yang mengejutkan, hampir ke semua、uh, pasien yang kita teliti kadar vitamin D-nya itu tidak ada yang normal. Semuanya insaf hampir semuanya i n s u f i s i e n bahkan ada yang defisien sih.、Mm -hmm. Nah, ini sejalan dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh、uh, Profesor Siti Setiati Dari、uh, bagian Geriatri Penyakit Dalam di f k u i RSM c、hmm. uh, Ternyata memang mayoritas lansia di Indonesia Yang lokasi kita kan di wilayah tropis ya,、uh, Mengalami insufisiensi vitamin D Dan setelah diteliti oleh beliau、uh, Beliau meneliti、uh, Pajanan sinar matahari yang efektif untuk meningkatkan kadar vitamin D disimpulkan bahwa yang paling baik untuk kita mendapatkan sinar matahari itu、hmm? antara jam sembilan ya、uh, kurang lebih setengah jam、uh, tiga kali seminggu nah, jam 9, ya, dari jam sembilan ternyata、hmm, u Nah itu dia <laughs> mungkin kalau yang bisa keluar dulu sholat duha uh -uh. begitu ya cari yang musola atau masjid yang kena sinar matahari dulu mungkin gitu ya keluar dulu kena sedikit sinar matahari ini g a k perlu kita buka-buka baju、hmm, ber uh, seperti berjemur ya cukup kena telapak dan muka saja sudah cukup itu、hmm. jadi、uh, jam sembilan、uh, setengah jam tiga kali seminggu nah kalau memang、uh, lebih pagi tentunya、hmm. Apa namanya durasinya harus lebih lama、ah. dan lebih sering, tapi penelitian n ya yang paling efektif ternyata jam sembilan, jam, bilan, jam sembilan pagi,、uh, sekitar setengah jam cukup tiga kali seminggu. Oke,、okay. mungkin ini juga bisa menjadi solusi nih buat sahabat a i d r i m ya. Mungkin juga kalau di kantor mungkin ada jendela yang terpapar sinar matahari, jam segini dibuka aja kali ya. d o k ya, biar、iya. mataharinya masuk ya. d o k ya. Oke,、okay, baik ini jadi solusi n y a dokter dan berarti、uh, dari pernyataan dokter tadi dari awal bahwa ternyata daripada diobati pasti lebih baik dicegah dari awal ya dok ya Betul. Dengan、uh, gaya hidup yang seperti dokter jelaskan tadi, tidak merokok, tidak mengkonsumsi alkohol, banyak berolahraga dan lain-lainnya Nah tadi kan ada proses pengobatan nih dokter yang、uh, dilakukan ketika seorang sudah menderita osteoporosis、yeah. Nah ini kan kebanyakan yang menderita osteoporosis ini kan u d a h usia lanjut tadi, usia tua Dan tadi kan banyak juga yang bilang kalau usia tua, kemampuan tubuh untuk memperbaiki diri itu kan sudah berkurang sebenarnya dok. Apakah kemungkinan ada bisa sembuh nggak sih dokter orang-orang yang menderita osteoporosis di usia tua? Jadi、eh, tentunya kita percaya bahwa kesembuhan itu dari Allah SWT、mm -hmm. ya. Dan kita berikhtiar untuk mencapai hal tersebut. Dan seperti yang kita sebutkan tadi bahwa Uh, teorinya adalah Bila kita berhasil Mengembalikan keseimbangan Antara、mm -hmm. pembentukan dan resorpsi tulang Maka kita akan mencapai Suatu kondisi yang optimal dari kepadatan Masa tulang Jadi yang dimaksud、uh, sembuh di osteoporosis ini Adalah ketika kita berhasil Mengembalikan keseimbangan antara Pembentukan dan resorpsi tulang、mm -hmm. Yang ditunjukkan dengan indikator Kepadatan Masa tulang dengan、uh, T-score yang baik tadi Oke Oke,、okay, baik. Berarti memang、uh, proses penyembuhnya seperti itu ya dokter. Tadi pengembalian keseimbangan、uh, masa tulang ya dokter yang okay, bisa dilakukan、iya. dengan pengobatan. Ya pastinya untuk Anda sabatage dream, ya memang bisa diobati. Ada proses pengobatan tapi lebih ada kalah baiknya. Ya juga kita mencegah dari awal dari usia muda sekarang lah ya、Betul. untuk mencegah tidak t e r j a d i osteoporosis dan pastinya ketika sudah menderita osteoporosis pasti biayanya lebih besar lagi ya dok ya、oh, ketimbang apalagi bila misalnya sudah terjadi patah tulang、mm -hmm. karena proses、uh, apa namanya tindakan、uh, operasi misalnya、mm -hmm. pada pasien dengan osteoporosis yang patah tulang itu、uh, lebih kompleks ya、mm -hmm. karena tulangnya sudah sudah berubah begitu strukturnya. Oke baik, jadi itu karena sahabat I Dream Lebih baik dari sekarang kita mencegah Untuk agar terhindar dari osteoporosis Seperti yang sudah dijelaskan oleh Dr. o k t e Zaki tadi Kita beri dulu sejenak untuk Anda sahabat I Dream Pastinya Anda masih bersama kami Di inspirasi keluarga untuk edisi Kesehatan dan kebugaran Bersama Dr. o k t e Zaki di 10.4 Time I Dream Radio Successful Muslim Family キュラサーとんぼてたんやらびひじょうだりやんこみうびきりたまんさんに。 k i t a masih mendengarkan inspirasi keluarga, hanya di 10.44 AM, iDream Radio, Successful Muslim Family. Terima kasih untuk kanan sahabat iDream, Anda masih bersama kami di 14 0 Patai My Dreamer Radio, dan kita masih diinspirasi keluarga bersama Dr. Zaki. Dr. Zaki ini juga sudah mengumpulkan dari uh, berapa uh, situs online, atau mungkin juga di internet, terkait adanya banyaknya mitos dan fakta terkait penyakit osteoporosis ini. Mungkin bisa dijawab, dok. Ini ada berapa mitos dan fakta. Yang pertama itu adalah mitos atau fakta, dok. Osteoporosis adalah bagian yang normal dari proses penuaan. Saya kira itu mitos ya. Mitos. Iya, kita harusnya menghindarkan diri、hmm. bila kita sudah memiliki pengetahuan tentang osteoporosis dari、uh, menderita osteoporosis.、Hmm. Oke,、okay. berarti jangan anggap itu、uh, sudah hal orang tua, udah biasa, jadi gitu ya dok betul, ya.、Jangan. Tidak semua orang tua. Kalau kita ingat s y i r o h ya Mas Rudi,、hmm. para sahabat dulu. Bahkan di usia yang sudah lanjut begitu、yeah. ya,、mm. seperti sahabat Abu Ayub Alansori itu ikut bersama ekspedisi ke、mm. Konstantinopel. Di saat usianya sudah lebih dari sembilan puluh tahun, saya kira、Betul. jadi saya kira ini suatu hal yang、uh, harusnya kita sudah mempersiapkan diri dari awal, sehingga kita masih di usia lanjut tetap produktif ya、okay. untuk beraktivitas. Oke、okay, baik, kemudian juga yang kedua dok Ada mitos atau fakta osteoporosis adalah penyakit turunan? Ya、e, itu memang、e, salah satu faktor risiko、mm -hmm. e, Mas Rudi, jadi salah satu faktor risiko dari osteoporosis juga adalah、e, genetik, genetik ya.、Uh -huh. Jadi memang、e, kita bila kita memiliki orang tua yang menerita d osteoporosis Maka、e, kita harus lebih、e, aware terhadap、uh -huh. kondisi itu Oke,、okay. tapi juga tidak、uh, Serta-merta diturunkan begitu saja ya betul, dokter Oke,、okay. okay. baik kemudian juga Ada mitos atau fakta Osteoporosis hanya bisa terjadi pada usia tua Tadi mungkin juga sudah terjawab di Sisi、yeah. sebelumnya d o k ya、yeah. Bahwa usia muda juga bisa、betul. terkena osteoporosis Kemudian juga ada mitos atau fakta k a d o k osteoporosis tidak menyebabkan Patah tulang Oh, justru Perdefinisi dari WHO、huh? uh, Endpoint dari osteoporosis itu adalah tadi、eh, apa namanya kerapuhan pada、mm -hmm. tulang yang dapat meningkatkan r e s i k o untuk terjadinya patah tulang. Jadi memang patah tulang karena osteoporosis itu、uh -huh. eh, lazim terjadi gitu ya. Oke、okay, dan mungkin saja ini terjadi ya untuk Anda yang、eh, merita n d e osteoporosis dan sering terjadi malah ya dokter ya u n t u k mengalami patah tulang. Kemudian juga ada dokmito s a t a u fakta ke d o k m a e d o t o e d e d i t a e d o i t s a t e o k o s t e o k o s o i s d i s a t a t d m a t a t e d m a e d s a k a s a k a n t u l a n g n y a s e m a k i n m e l e m a h Uh, saya kira ini tidak benar karena、mm -hmm. kalau、uh, kelemahan atau kekuatan itu、uh, kaitannya dengan otot ya.、Ha? Jadi kalau, kalau ot,、uh, tulang itu kan digerakkan oleh, oleh otot、mm -hmm. Nah biasanya kelemahan atau kekuatan ini、uh, terkaitnya dengan、uh, fungsi dari otot Oke, baik. Kemudian, juga ada terakhir, nih, dokter mitos atau fakta ke dok, pemeriksaan osteoporosis berbahaya karena radiasi tinggi. Oh, saya kira ini、uh, mitos ya, <laughs> karena kan、uh, kita tidak melakukan pemeriksaan osteoporosis ini setiap hari,、mm -hmm. ya, bahkan disarankan paling tidak setahun sekali, setahun sekali.、Mm -hmm. Jadi, saya kira ini tidak beralasan、uh, bahwa pemeriksaan osteoporosis bisa mengakibatkan... Radiasi、hmm. yang berbahaya. Oke,、okay. berarti juga untuk sahabat tadi nggak perlu takut ya untuk melakukan pemeriksaan osteoporosis karena ini memang dinyatakan tidak berbahaya ya dok. Ya karena nggak tiap hari juga ya, tiap datang periksa menggunakan alat tersebut nggak dokter, cuma satu kali saja. Oke,、okay. baik dokter. Ini juga sebelum kita masuk di sesi nantinya di ada sedikit pertanyaan juga dok. Sekarang kan juga sudah banyak nih bermunculan dok. Uh, mungkin juga produk-produk seperti mungkin suplemen,、oh, kemudian、iya. juga ada susu yang katanya ini bisa mengobati atau mencegah osteoporosis. Nah bagaimana t a n g g a p a n d dokter terkait ada produk yang banyak sekarang mungkin ada di tengah-tengah masyarakat dokter? Iya jadi Mas Rudi kita memang mendukung apapun itu upaya untuk Memenuhi kebutuhan Kalsium seseorang ha -ha. Baik itu berasal dari susu、hmm. uh, Apa namanya Produk-produk terkait susu Ataupun dari、uh, Jenis makanan lainnya ha -ha. Jadi bukan hanya kemudian、uh, Seolah-olah bila kita minum Produk-produk、uh, susu Yang、Kayak、mengandung Kalsium, kalsium, kalsium tinggi, tinggi selesai begitu, <laughs> loh. Tapi merupakan Suatu realitas bahwa、uh, Menurut penelitian、hmm. uh, dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Gizi, kalau tidak salah tahun dua ribu lima, itu ternyata hanya dua puluh sembilan persen perempuan Indonesia itu mengkonsumsi kalsium、uh, cukup seribu miligram per hari. Bahkan lima puluh tiga persen perempuan tidak mengkonsumsi produk-produk olahan susu. Produk、hmm. olahan susu ini bisa yogurt、oh, yeah. a t a u y lain-lainnya ya. Jadi saya kira memang kita perlu kembali mengencarkan g Uh, apa namanya gerakan minum susu, susu. ya、hmm. Tapi saya ingin menekankan Bahwa susu bukan satu-satunya、hmm. uh, Apa namanya Sumber kalsium. kalsium Jadi jangan sampai kemudian kita hanya Minum susu satu gelas per hari Kemudian merasa cukup、okay. nah Mungkin ada makanan-makanan lain yang dokter Yang mungkin bisa sedikit、uh, tips dari dokter Makanan yang bagus Untuk menambah kalsium kita mungkin, mungkin dari sayuran apa Atau mungkin juga jenis makanan lain dokter Yang kaya akan kalsium Ya,、eh, Kalsium juga terdapat pada sayuran hijau、hmm. Pada kacang-kacangan, ikan ya Kemudian apa, tentunya tadi produk、eh, olahan susu ya Keju,、ah. yogurt g、eh, Ini tentunya bisa di apa namanya, pelajari lebih lanjut Karena kadang-kadang ini terkait juga dengan kebiasaan、eh, Makanan sehari-hari、ah. ya. Tapi yang tadi saya sebutkan itu、eh, apa a a n n m Yang y a mengandung cukup kalsium Oke,、okay, baik Berarti juga bisa dibilang、uh, Dibiasakan lah ya dokter untuk Mengkonsumsi susu juga gak apa-apa ya dokter ya Betul,、okay. dan saya ingin mengingatkan、ha? Bahwa ini kalsium dan vitamin D Ini tidak bisa kita pisahkan Mas Rudi Karena walaupun kita Mengkonsumsi kalsium dalam jumlah yang cukup、okay. Apabila kadar vitamin D Kita kurang, maka kalsium Tersebut tidak dapat diserap Dengan baik、okay. dari usus Apabila Kandungan vitamin D kita kurang、hmm. Karena vitamin D membantu penyerapan kalsium、Sium. di usus Jadi ini juga、e, tidak boleh kita lupakan Apa namanya vitamin, vitamin D. D ini、hmm. Oke,、okay. baik jadi untuk k anda sahabat ini juga tadi Catatan dari dokter tuh Jadi jangan hanya kalsiumnya aja y a n diperhatiin Ini juga vitamin D nya juga dipastikan Karena inilah yang nantinya akan membantu penyerapan kalsium di usus Dan pastinya juga akan berfungsi untuk Uh, lebih efektif untuk、uh, tulang kita. Baik, dokter nanti kita akan masuk di sesi terakhir, dan jabat tajwid: jangan kemana-mana, kami akan kembali untuk Anda di sepuluh empat partai yang berdiri meredial, successful Muslim family. サ k ヤーをピッタ a ボ k ティム、アジャ a ソモニアンとモニア i アイティム、アイティム、アイティム、アイティム、r イティム、アイティム、アイティム、アイティム、アイティム、アイティム、アイ a ィム、アイテ a ム、i イティム、アイ r ィム、アイティム、アイティム、アイティム、アイティム、ア a ティム、アイティム、アイティム、アイティム、アイティム、アイティ c アイ s ィム、アイティム、アイティム、アイティム、アイティム、アイティム、ア s ティム、アイティム、アイティム、アイティム、アイティ l アイテ wabarakatuh. アブラハカカカタマカ、マニャリトンガクサジャラプロバハン、ビジャシラアラマサジャーリア、バルガンティ、マジャディエラカマサン、セイリン、ラヒルニャ、ナビ、アヒルジャママナダニ l ロジュアン、シカプロボタン、ダンアハラクムリ a ロス d ド e リ m r ラ d i イ m e m p e r s オ、m b a h k a n シロー・ナビ・モハマッソ・ロー・アレワ・サラム・シロー・ナビ・モハマッソ・ロー・アレワ・サラム・シュティア・パリ・ジャン・デ・ラバン・ブインガ・セブリラン・ブイドネシア・ラハニスクス・フォー・スリン・ファミリス・マン・デ・ディ・ディ・サン・ディ・ディ・ディ・ディ・ディ・サン・ディ・ディ・ディ・ディ・ディ・ディ・ディ・ディ・ディ・ディ・ディ・ディ・ディ・ディ・ディ・ディ・ディ・ディ・ディ・ディディ・ディ・ディ・ディ・ディディ・ アナモダイアンブルタクワ、ルピス、ケナパ、イマンワ、アナモ lebih dalam d e n g a n materi yang m e n y e j u k k a n dan menggugah iman bersama Ustadz dan Ustazah yang berpengalaman dan ahli di bidangnya.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 Masih mendengarkan inspirasi keluarga, hanya di 10.44 AM, iDream Radio, Successful Muslim Family. 私は Dream Radio の Successful Muslim Family の s h o b o t i d r e a m を紹介します。今日たのお話は、お話を聞いて、お話いて、お話を聞いて、お話を聞いて、話を聞いて、お話を聞いて、おいて、お話を聞いて、お話を聞いて、お話を聞いて、お話を聞いて、おいて、お話をを聞いて、 Bagaimana gejala-gejalanya s Atau Derin, t a mungkin juga faktor-faktor penyebabnya Kemudian juga bagaimana proses pengobatan Dan juga diagnosis yang dilakukan Dan bahkan juga sudah d i jelaskan nih Fakta atau mitos yang beredar dari masyarakat Juga sudah dijelaskan oleh dokter tadi Nah dokter kita di sesi terakhir nih dokter Apa ini yang、uh, bisa atau mungkin Ingin dokter sampaikan atau mungkin Sebagai kesimpulan juga closing statement Untuk pembahasan kita terkait osteoporosis dokter. Baik Mas Rudi Jadi kita tentunya Berupaya untuk Uh, bisa tetap produktif、hmm. Hingga usia lanjut kita Sehingga kita bisa memberikan Manfaat yang sebesar-besarnya Untuk masyarakat Begitu ya、hmm. Dan ini、uh, Sangat Juga ditopang oleh kemampuan Kita untuk、uh, Mempergunakan fungsi dari、uh, Sistem rangka kita、okay. ya, Bergerak、hmm. begitu ya Jadi Kalau、uh, kita mengatakan、uh, Life is motion gitu Kalau ada istilah itu Ya walaupun tentunya banyak hal yang lain Tapi、uh, salah satu tanda kehidupan itu adalah、uh, Kita bergerak, bergerak Begitu ya, ya Bergerak untuk、uh, mencari nafkah、hmm. Bergerak untuk berdakwah、hmm. Bergerak untuk beribadah memberikan, ya, beribadah memberikan manfaat untuk yang l a i n y a Dan、hmm. apabila kita menderita osteoporosis, maka tentunya hal ini tidak dapat kita lakukan secara optimal.、Uh, karenanya kita harus berusaha dari awal,、mm -hmm. sejak dini, agar kemudian kita bisa menghindarkan diri, melindungi diri kita dari、uh, osteoporosis.、Mm -hmm. uh, kita berupaya agar kita menghindarkan dari faktor-faktor r i s i k o tadi、mm -hmm. dan、uh, Satu hal yang ingin saya、uh, Tekankan juga adalah pentingnya Untuk medical check up Jadi ya.、okay. so, ini yang seringkali kita、uh, Tidak berupaya Untuk bisa mendapatkan medical check up、hmm. Sebetulnya bukan hanya untuk osteoporosis Tapi juga untuk Hal-hal lain yang mungkin kita tidak sadari t e l a h、hmm. berlangsung suatu proses dalam diri kita Apakah itu terkait dengan fungsi jantung Fungsi paru-paru,、hmm. uh, fungsi organ-organ pencernaan, fungsi ginjal, dan lainnya. Karena dengan medical check-up ini, insya Allah kita bisa、uh, paling tidak mengetahui、hmm. apakah kita memerlukan suatu apa namanya pemantauan khusus,、uh, tindak lanjut terkait dengan hasil-hasilnya. Dan kalaupun itu tidak diperlukan, artinya kita apa namanya ya、uh, lebih. Lebih memahami bahwa kita sudah masih dalam kondisi sehat, begitu、okay. ya? Oke, tapi kan kebanyakan orang yang sekarang takut untuk check up, kan a n t a r kalau tahu penyakitnya, lah malah, malah tambah stres. <laughs> iya, saya kira ini yang harus kita rubah, mindsetnya masyarakat. Betul, iya, karena iya. jangan sampai kemudian setelah sakit baru kemudian menyesal. o k e b a i k dokter Zaki, terima kasih, dokter. Uh, jasa Allah sudah bersama kita di、oh, hari ini Dan juga sudah berbagi ilmunya Untuk、uh, masalah o s t e o p o r o s i s Jadi sahabat e d r e m di rumah mungkin、eh, Yang bisa kita simpulkan atau bisa kita ambil Bahwa mulai dari sekarang nih untuk Anda Mungkin yang masih di usia muda Atau mungkin juga masih di usia produktif Ya manfaatkanlah usia produktif Anda Untuk、uh, bekerja lebih baik Atau mungkin juga bergerak Atau mungkin lakukan kegiatan-kegiatan yang positif Dan pastinya juga untuk Anda sahabat e d r e m Juga hindarilah faktor-faktor tadi Yang bisa menyebabkan Anda bisa menerita d osteoporosis nanti di usia tuanya mungkin yang、uh, hari ini merokok mungkin juga bisa dikurangi atau hentikan untuk merokok kemudian juga untuk anda yang、uh, hobi mengkonsumsi kafein tadi juga bisa dikurangi atau dibatasi karena sesuatu yang hal berlebihan itu juga tidak baik ya dok ya、yeah. dan p a s t i juga untuk anda yang mungkin kegiatan atau、uh, kegiatan s e h a r i i n i kurang bergerak mungkin bisa dijadwalkan cari waktu untuk berolahraga ya tidak harus keluar rumah mungkin juga bisa kegiatan-kegiatan、uh, atau mungkin juga olahraga yang bisa dilakukan di dalam ruangan ya dokter ya, ya. sekarang kan banyak yang ini ya mas Rudi ya、hmm. bike to work atau、okay. run to work gitu ya <laughs> betul betul dokter ya dan ini juga bisa salah satu solusi juga ya untuk anda atau mungkin juga ada berbagai tips yang bisa anda lakukan untuk bergerak mungkin yang biasanya kantornya di lantai tujuh belas nggak usah naik lift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 ブラームーダンハティトゥルス バゲイデブデブヒランテンバーサ パワンサイアンアマ a カ a トンシアシアカソンタカタグナパゲイデブデブ a ランタ s パシサ